Selamat pagi p a Agung Selamat pagi, Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu hal ini juga pernah terjadi ya Itu kan sebenarnya kalau dilihat dari sisi nilai atau dari sisi、uh, apa, pekerjaan mencetak b e l a k a itu kan juga tidak terlalu sulit gitu ya Itu cuma beberapa lembar gitu Nah、uh, berapa pun yang lalu terjadi lalu kita kan、uh, kalau dari dilihat dari sisi pengusaha itu berapa Satu hari transaksi yang tidak bisa dilakukan oleh mereka berapa besarnya pajak yang kemudian terhambat oleh、uh, yang seharusnya bisa diterima oleh pemerintah terhambat oleh、uh, tidak bisa dilakukannya jual beli、uh, aset aset properti semacam ini jadi rasanya kok hal-hal yang sebenarnya s i m p e l bisa diatasi dengan mudah kok kelihatannya tidak bisa、uh, apa namanya tidak bisa diatasi secara cepat saya pikir ini mudah saja n a k cetak stoknya berapa masih ada berapa cetak ulang berapa kebutuhan sebulan nanti mungkin sekali saya pikir i t u aja terima kasih oke、okay, terima kasih pak Agung selamat pagi pak Fandi ya selamat pagi selamat u n t u para para s a s r a n ya silahkan terasa kejadian ini s udah sering sekali ya terjadi nah karena b l a n g k o itu kan bukan seperti sertifikat yang mana apa b l a n g k o itu kan seperti kue t a n s i l a h apakah di deregulasi g i misalkan PPT-nya boleh mengeluarkan seperti itu gitu. Ini untuk menghindari apa? Tak a m p i r n y a transaksi-transaksi. Jadi ada PPT sendiri kan disumpah. Jadi nggak ada salahnya misalkan belangko itu udah ganti aja udah. Biar PPT sendiri bisa ngeprint sendiri.、Gitu. Terima kasih. Oke,、okay, Pak Budi. Ya,、eh, saya pikir itu kesalahan pada umumnya dari sejar a a pelayan publik ya. Jadi mereka tidak perform di tempat bidangnya sendiri. Padahal itu hanya urusan l a n g k o misalnya nah harusnya ini di internal departemen kementerian terkait atau departemen terkait ya kalau itu dalam pertanahan ya ya dia harus punya namanya key performance target ya, yang itu dievaluasi oleh atasannya masing-masing kalau sudah sampai lari ke media, sampai ke masyarakat bisnis dalam hari ini、uh, developer misalnya dirugikan karena tidak bisa menjual Itu taruhannya harusnya jabatan sampai ke level yang paling tinggi. Bila mana perlu. Nah, kalau itu tidak jalan, pemerintah atau menteri terkait harus jalan itu copot menterinya. Kenapa sih, kalau dalam manajemen ini, kok selalu, saya harusnya gampang, kamen ser sekali masuk akal, tidak jalan mekanisme ini di Indonesia dalam pengelolaan negara. Oke.、Okay, Pak Edison.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 ブランコニーですが、ブランコニーですが、ブランコニーですが、 yang DTN nggak kebagian nah, jadi memang satu masalahnya disitu, masalah supply-nya terus yang kedua ya mungkin memang di orderan dari b t n karena kan semua orderan b t n keperlui, memang mungkin belum rilis, deh. jadi itu ada beberapa masalah disini, apakah memang sudah di order sebanyak yang dibutuhkan tapi e t ada yang menumpuk di DTN-nya, atau memang Si, belum cukup di hotel oleh si BPN lah. yang mana yang terjadi sekarang itu ya n g kita n gak g tau h j a d i n g g a ya apa kita mau kalahkan ya agak sulit dalam hal ini jadi kita harus t r a s e dari dari masing-masing karena、uh, si, seperti yang tadi ada usulan apakah itu bisa digantikan dengan form lain menurut saya tidak bisa digantikan karena itu kan terkait sama dengan security ya security dari、uh, dokumen Kalau nanti semuanya b i s a membuat dokumen yang sama, kemungkinan pemalsuan akan jadi tinggi sekali. Itu mungkin tantangan dari saya. Oke,、okay, terima kasih. Pak Harko? Iya, kita juga harus benar-benar menyadari dulu sebelum kasih komen ya. Bahwa negara kita itu adalah negara korupsi yang salah satu yang terparah di dunia. Itu harus, kita harus, harus mengakui dulu ya, jangan gengsi-gengsi, jangan malu-malu. Ini seperti ini ya nggak heran gitu. Justru kita akan u pujiannya begitu kreatifnya mereka dalam menciptakan peluang korupsi. Karena dengan ini kan blak-blakon itu kan antara suplai dan diman kan、uh, s u p a i enggak ada, diman tinggi gitu kan. Mereka bisa bermain lagi gitu kan, d u a l gitu kan, stok-stoknya dikumpulin yang sisa-sisa kan ya a n dijual harga 100 ribu mungkin dijual 1 juta gitu kan. Nah itu kan peluang-peluang korupsi seperti itu kan negara. Kita negara korupsi itu dulu aja yang perlu disadarin. Itu aja makasih. Oke,、okay. Pak Adi selamat pagi. Selamat pagi. Ya s e l a h k a n Pak Adi. Saya sebenarnya s e tuju kalau asal PPAT itu ya notaris aja keluarin sama dengan a k a l notaris. Kalau pemalsuan notaris lebih banyak dibuat oleh lebih banyak jumlahnya dari PPAT、hmm. barangkali. Tapi pemalsuan m a h nggak terlalu terdengar ya.、Hmm. Karena itu、eh, substansinya yang penting bukan bukan bukan formnya gitu. itu kan bentuk-bentuk yang i sini yang penting ya. menurut saya itu memang lahan sengaja diciptakan seolah-olah ini untuk keamanan dia terjadi peluang untuk mendapatkan sesuatu yang、uh, dari, apa namanya, dari sisi, sisi yang membuat ini yaitu dalam ini b b m b b m memang gudangnya korupsi, b b m itu coba aja bikin sertifikat sama perusahaan kalau n g g a k bil biaya berapa itu n g g a k bakal sertifikat, n g g a k bakal diurus itu n g g a k bakal diurus p a r a h、hmm. benar PBTN itu pokoknya. Terima k a pak. s i h Bapak j i n selamat pagi. Iya, silahkan Mbak, komentar Anda. Ya, karena sih mungkin、uh, perlu ya k o o r d i n a s i antara pengembang dan、uh, PBTN di lokasi tempat gitu ya, dibicarakan solusinya. Karena kadang-kadang memang ada kondisi-kondisi yang menyebabkan、uh, b e l a n g k a u tersebut m e n g h i l a n g dari pasaran. Gitu, ya. Yang mana ada s e dikit、uh, korelasi antara yang、uh, dari b a w a h a n t a w a h a n Jadi saya rasa solusinya lebih baik si pengembang segera saja melakukan koordinasi dengan t i a p terkait itu minta dicarikan solusi. Saya rasa itu sih.、Mm -hmm. Baik pak Haji, terima kasih. Pak Paulus, selamat siang. s a n g ibu. Komentarnya pak? Ya, kemungkinan amplop-amplop yang diterima selama ini dari pengembang itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh aparat, bu. Nah, dicarilah jalan dengan mempersulit para pengembang. バンコとスポーツインパ